i no di Oh <laughs> Mincent Kids. Sekarang sudah ada boneka Tata dan boneka Baba juga loh. Ayo pesan sekarang, jangan sampai kehabisan. Kunjungi Toko Balita di shopee.co.id/balita.co. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini ya.